kita InsyaAllah membahas ayat 89 dan 90 mudah-mudahan bisa uh, apa uh, dua ayat itu yang kebahasnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi Wa ashabi ajma'in, rabbi surahli sadri wa yasirli amri Wa khlul uqdat hamil lisa niyabqahu qawli bapak ibu, ibu yang saya muliakan Kita membaca terlebih dahulu ya Ayat 89 dan 90 ya. Kita baca bersama-sama ya A'udhu billahi minash syaitanir wajib Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Walamma jaa'ahum kitabun min 'indillah lima ma'ahum walam وكانوا من قبل يستفتحون على, الذين كفروا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بِسَمَشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسُهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَيُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ Ayyulazil Allah min fadlih Ala man yashau min ibadih Ayyulazil Allah min fadlih Ala man yashau min ibadih Faba'u bi wadabin ala wa nil kafirin 'adabun muhin wa nil kafirin 'adabun wa lamma ja'ahum maka tatkala datang pada mereka kitabun min indillah kitab yang berasal dari Allah Musaddikul lima ma'ahum Membenarkan terhadap apa yang ada bersama mereka. Wakamumin koblul, padahal mereka itu sebelumnya ya stabtihuna al kafaru, telah menceritakan itu terlebih dahulu kepada orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur, artinya adalah orang-orang musyrik, penduduk asli Madinah. Falamma ja'ahum ma'ruf Ketika apa yang mereka ketahui itu datang kafaru bihi Mereka kemudian mengkufurinya falanatullah 'alal kafirin Maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir Bi sama syarau bihi anfusahum Maka seburuk-buruknya perkara adalah apa yang mereka beli untuk dirinya ay yakfuru bima anzalallahu dengan melakukan kekufuran terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian sebagai sikap melampaui batas ay yunazzilallahu min fadli bahwa ia menurunkan ya terhadap apa yang Allah turunkan dari karunia-Nya alamayyishah umin aibadi terhadap orang yang digendaki dari hambanya. Baba ubi koto ala koto. Maka mereka mendapatkan murka di atas murka. Wadil kafirin adabum muhin dan bagi orang-orang kafir mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan hadirin rahimakumullah dua ayat ini bercerita tentang kekufuran orang-orang Yahudi terhadap nabi dan kitab yang selalu disampaikan sebelumnya kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir di sini artinya adalah orang-orang musyrik ya di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Madinah sebelum mendapatkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang yang kufur kepada Allah ya, karena hanya orang-orang Yahudi ketika itu yang tinggal di Madinah yang mengakui Allah dan kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam Kahanat al-Yahud tentadziru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi itu menunggu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma bu'itha kafaru bihi. Tetapi tatkala ia sudah diutus, mereka kufur terhadapnya. Ya. Yaqulu ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walamma ja'ahum" ketika datang pada mereka yakni al-yahud ia ya, maksudnya adalah orang-orang Yahudi kitab min indillah kitab dari sisi Allah wa quranul lazi unsila ala muhammadin yaitu al-qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW musaddikul lima ma'ahum yang kitab al-qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu membenarkan terhadap apa yang ada di tangan mereka, yakni minat Taurat, yaitu Kitab Taurat. Wa qauluhu wa kanu min qablu yastabtihuna ala alathina kafaroo. Firman Allah mereka sebelumnya itu menyampaikan keyakinan ini kepada orang-orang kafir. Ayat wa qadkanu min qabli majihih dar rosuli. Itu terjadi sebelum datangnya rasul ini yaitu nabi Muhammad bihadzal kitabi dengan kitab al-Qur'an yastamsiru nabi maji'ihi mereka berharap mendapatkan kemenangan dengan kedatangan nabi Muhammad itu ala a'daihim atas musuh-musuh mereka minal musyrikin ya dari kalangan orang-orang musyrik idzaqataluhum jika orang-orang musyrik itu memerangi mereka yaquluna ketika orang-orang musyrik itu memerangi mereka mereka mengatakan innahu sayub'athun nabiyyun bahwa akan diutus seorang nabi fi akhiriz zamani ya di akhir zaman naqtuluhum naqtulukum ma'ahu kami akan berperang memerangi kalian bersamanya qatladin wa iramin sebagaimana peperangan yang pernah terjadi yang menghancurkan kaum Ad dan Iram yeah. warwah Muhammad bin Ishaq an ibnu Abbas, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari ibnu Abbas anna Yahuda bahwa Yahudi kan yastabtihuna alal ausi wal khajros mereka berharap mendapatkan kemenangan terhadap aus dan khajros dengan menyampaikan ancaman-ancaman tadi itu bahwa kalau datang Nabi Muhammad maka kami akan memerangi kalian bersamanya dan ketika itu kalian akan dihancurkan seperti kaum Ad dan Iram bi Rasulullah s.a.w. qabla mab'athihi dengan Rasulullah s.a.w. sebelum ia diutus balamma ba'athahullahu minal Arabi ketika Nabi Muhammad itu diutus dan ternyata berasal dari bangsa Arab kafaru bihi mereka kufur atasnya wajhadu ma yaquluna fihi dan mereka mengingkari kata-kata yang pernah mereka sampaikan ya baik jadi, Bapak Ibu, -Ibu semua ya jadi maklum kita ketahui bahwa orang Yahudi yang tinggal di Madinah atau di pinggir-pinggir kota Madinah itu mereka adalah orang-orang yang mengimani kenabian Musa alaihissalam dengan kitab Tauratnya ya dengan kitab Tauratnya Di dalam Taurat itu dituliskan atau disebutkan tentang sifat-sifat nabi akhir zaman Mereka berharap Bahwa Nabi akhir zaman itu akan berasal dari kelompok mereka, yaitu turunan Ibrahim dari jalur Ishak, ya. Karena sebenarnya antara bani Israel dengan Arab itu kan dua saudara, ya. Bani Israel dari jalur Ishak, Arab dari jalur Ismail ya, kenapa melahirkan dua apa ras yang berbeda ya. karena keturunan Ismail itu terarabkan itu jadi bapak ibu kalau saya tanya ini Arab yang asli itu yang mana nah, Arab itu makanya di dalam antropologi itu disebut dua ada Arab mustaribah ada mustarobah mustaribah itu yang mengarabkan jadi artinya Arab yang asli gitu. yang mustarobah yang terarabkan ya, tapi bukan kawai terarabkan gitu jadi ketika dulu nah, ketika apa Hajar dan Ismail Hajar itu kan orang Mesir ya yang orang Babil seperti apa Ibrahim itu kan ishak ya kan ya Nabi Ibrahim itu keluar dari Babylonia dengan istrinya Sarah sampai kemudian di Palestina di Palestina Nabi Ibrahim kemudian singgah ke Mesir ketika terjadi pacaklik di Palestina di Mesir Nabi Ibrahim itu mendapatkan hadiah seorang perempuan jariah yang kemudian dinikahinya bernama Hajar itu Apakah Mesir ketika itu Arab? Oh, tidak, ya justru itu baru diarabkan pada tahun sekitar 641 Masehi. Pot jauh itu. Setelah Masehi Pak, setelah Masehi. Kau oh, sebelum Masehi Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Muhammad lahir baru 571 Masehi. Itu ketika pada masa pemerintahan Umar bin Khattab lewat tangan Amr bin As gitu. itu. Itu Arabis asli terjadi di situ. Nabi Nabi Ibrahim itu kapan diutus? Gitu, kapan ke Mesir? Ke Mesir itu 1870 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, coba bacaan itu. Berarti 2000 tahun lebih itu. Ya, jarak antara Mesir masa hajar dengan Mesir menjadi Arab gitu. itu jauh sekali kita jadi hajar bukan orang Arab itu Ismail dia kan keturunannya adalah keturunan Ibrani Ibrani itu adalah bangsa Babil yang dipimpin oleh Ibrahim alaih yang melewati sungai Efrat ketika dalam hijrahnya ke Kanan ke Palestina ini adalah peristiwa besar karena itu baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Arab yang disebut dengan Ibrani adalah orang yang nyebrang itu nyebrang itu apakah ya apa Irak ketika itu itu orang Arab bukan itu belum-belum jadi Arab itu sama dengan proses kearaban eh, Mesir misalnya itu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu nah kemudian dari situlah ya bahasa Ibrani itu muncul ya sebagai sebuah ras yang tumbuh kembang di tanah Kanan di Palestina, ya kemudian Hajar dan Ismail itu ditempatkan oleh Ibrahim di Mekah. Nah di situ tidak ada tanaman-tanaman di situ tidak ada air, maka kemudian ya orang-orang nomaden masyarakat nomaden yang berasal dari Yaman melihat ada kehidupan di situ karena ada burung yang singgah di situ maka di situ berarti ada air e, mereka adalah masyarakat nomad melihat di situ mendatangi tempat itu ngambil air karena di situ sudah ada zam-zam maka kemudian mereka minta izin kepada Hajar untuk ikut numpang hidup ya maka terjadilah kehidupan di situ nah jadi yang mengarabkan itu adalah masyarakat nomaden yang berasal dari Yaman itu karena itulah maka keturunan Hajar dan Ismail itu menjadi sebuah masyarakat Arab nah itu sebenarnya dari situ itu jadi karena dia sudah mustarobah itu terarabkan itu mustarobah nah jadi mereka berharap agar Nabi akhir zaman itu itu berasal dari jalur Ishak itu jalur isyak itu karena itu maka mereka penuh percaya diri bahwa Nabi akhir zaman itu akan memihak kepentingan mereka dan ketika mereka berhadapan dengan orang-orang musyrik orang-orang kafir Yathrim ya, ketika itu Yathrim maka mereka kemudian selalu mengangkat isu itu ya kami akan ada nanti ya, Nabi akhir zaman yang dengannya kami akan berperang bersamanya menghancurkan kalian seperti Uh, kaum Ad dan Iran terdahulu. Nah. karena sering terus disampaikan ini ya kemudian menjadi ketakutan. Jadi tapi pada waktu yang sama ini yang kemudian menjadi berkah gitu Menjadi berkah. Jadi ini, ini terjadi ketakutan sedemikian rupa, mereka itu cenderung percaya gitu ya. Bagaimanapun kan orang-orang Yasrib ketika itu kan tidak punya ideologi yang jelas. Itu, tidak ada landasannya ketika mereka nyembah berhala juga kan tidak ada landasannya Itu hanya karena terhadisi leluhur yang diikuti dari generasi ke generasi Mereka tahu bahwa Ibrahim Yahudi itu adalah orang-orang yang megang pada kitab suci gitu, Megang pada kitab suci Ketika terus disampaikan maka itu kemudian melahirkan satu ketakutan Dan ini yang kemudian membuat ada semacam psikologi masa di kalangan bangsa uh, ya trip ketika itu aus dan hodges ya bahwa uh, apa uh, uh, jangan sampai gituan itu itu terjadi dan itulah yang kemudian uh, membuat ketika mereka bertemu dengan rasulullah ya uh, mereka saling berkedip gituan saling, uh, saling apa uh, ngasih kode gituan jadi ketika ada beberapa orang gitu dan, e, mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di e, Mekah ketika mereka melakukan haji ya mereka kemudian memberikan isyarat satu sama lain ini dia nih orang yang selalu dijadikan ancaman ya oleh orang-orang Yahudi di Madinah ya Sayy Muhammad Al-Ghazali di dalam fikuh sirah itu membahas persoalan ini sangat detail gitu kan dan itu yang beliau mengatakan ini rahasia mengapa dakwah di Madinah itu mengalami akselerasi, percepatan luar biasa. Bayangkan Mus'ab bin Umar diutus oleh Rasul sebagai duta dakwah. Ya. Tahun berikutnya itu setelah Bayat Aqobah pertama, Mus'ab bin Umar kemudian diutus sebagai guru. Menjelang musim Haji berikutnya, Mus'ab kan kembali ke Mekah melaporkan nih ya, capaian-capaian dakwahnya apa yang belum laporkan beliau laporkan bahwa ya tidak ada rumah ya kecuali sudah dimasuki oleh Islam dan Madinah ya terlihat itu sudah siap untuk menjadi tuan rumah Islam ya dan akan datang rombongan haji dalam jumlah yang sangat besar karena ketika itu lebih dari 70 orang ya Jemaah Haji yang datang ketika itu mereka kemudian akan melakukan bayat dengan kau. Ini ini lah, kemudian dilaporkan oleh Musa bin Umair sehingga pada akhirnya setelah bayat Aqobah yang kedua itulah maka kemudian terjadi hijrah. Ya. Bayangkan itu terjadi hanya hanya dalam 2 tahun saja. Ya. Dakwah di Madinah itu membuat Madinah itu siap menjadi tuan rumah Islam. Bayangkan itu. Popularitas Rasulullah itu sangat cepat. Ya. Dari mulai sebelum apa setelah mereka mendapatkan apa mendapatkan e, apa pembicaraan dengan rasul sampai kemudian terjadi baiat Aqabah pertama itu itu dikatakan bahwa Islam itu sudah dikenal di Madinah. Muhammad itu sudah dikenal di Madinah. Itu luar biasa. Kenapa? Nah itu, itu adalah mereka saling berbisik ini yang kemudian sering dijadikan sebagai ancaman dari kalangan Yahudi, jangan sampai kita kedahuluan oleh mereka. Gitu. Nah, ini jangan sampai kedahuluan oleh mereka. Itulah yang kemudian menunjukkan betapa bahwa ancaman-ancaman atau ancaman yang diberikan oleh orang Yahudi terkait dengan kedatangan nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW itu itu benar-benar sudah dia apa menjadi apa pesikobar gitu perang apa perang urat syarat gitu ketika itu itu itu yang kemudian uh, diterima dan uh, apa pada waktu yang sama sekaligus ini menjadi berkah bagi dakwah Islam kemudian itu nah jadi uh, itu yang apa uh, uh, terjadi ya ketika mereka uh, mendapatkan berita tentang diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi maka kafaru bihi mereka kufur kepadanya wajah hadu makan yakulu Nafi mereka kemudian menolak mengingkari apa yang sering mereka sampaikan itu sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah subhanahuwata'ala faqol alhumu'ad <muluhimu> bin jabal wa bashar bin al-barra bin ma'rur aku bani salamah belum mengatakan ya Ya ma'asyara Yahud Wahai orang-orang Yahudi sekalian Ittaqullaha wa aslimu Bertakwalah kepada Allah Dan masuk Islamlah Fakun kumtum tastabtihuna Alayna bi Muhammadin Sallallahu alaihi wa Kalian itu dahulu Itu selalu menyampaikan Kepada kami ya, Tentang Muhammad Yang kalian berharap Kalian mendapatkan kemenangan dengan Muhammad itu Wa nahnu ahlusyirkin ketika itu kami adalah orang-orang musyrik. Wa tukhbiruna nabiy annahu muba'tsun. Kalian menceritakan kepada kami bahwa ia akan diutus. Wa tasifunahu kalian menyebutkan nabi itu dengan sifat-sifatnya. Jadi ini apa uh, menagih ya uh, Al-Barra' uh, uh, bin Al-Barra' ya menagih, ya uh, apa orang-orang Yahudi ya, agar mereka masuk Islam, karena ternyata apa yang sudah mereka atau sering mereka sampaikan itu, itu sudah diutus, ya maka salam bin muksim bin muskim aku badin nadhir maka salam bin muskim ya, uh, saudara badin nadhir maksudnya adalah sekutunya badin nadhir, kan-kan sebelumnya itu kan, eh uh, tiga suku dari kalangan Yahudi itu itu bersekutu ya Bani Nauhir gitu kan. Bani Kainuqo Bani Quraidho itu kan memiliki sekutu yang dua dari apa suku Yahudi itu bersekutu dengan uh, apa uh, pokoknya antara Aus dan Khojro itu terbagi dua gitu kan tiga apa tiga saya lupa itu kan uh, Tiga suku Yahudi itu terbagi dua menjadi sebagi dua menjadi satu apa uh, sekutu satu uh, kaum Antaraus dan Kofaraj yang satu kemudian mendapatkan sekutu satu itu kan. Nah ini uh, apa? Nah salam bin Maksim ini ini dari uh, apa uh, aku bari ya. Ya, dari kalangan apa Bani Nadzir itu majaa anabi syai'in na'rifuhu dia mengatakan nah ini kata-kata yang dia sampaikan majaa ya, anabi syai'in na'rifuhu tidak datang ya, atau belum datang sesuatu yang kami ketahui ya mawalladzikum nadzkurulakum dia itu bukan orang yang biasa kami sebutkan kepada kalian nah ini yang kemudian mereka menolak dia ya. Jadi mereka ngaku bahwa mereka itu sering menyampaikan tentang berita itu, tetapi bukan dia gituan. Yang biasa kami sampaikan itu belum datang itu maksudnya. <gülüyor> ngeles kita, <gitu>. ngeles kita. <gul> Pak Anshalallahu fiidali kafik min kawrihim ya. Maka dalam hal itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan waala muja'adum kita buminaindillahi musaddikul lima ma'ahum Inilah yang kemudian disebut dengan asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah pengingkaran orang-orang Yahudi tentang perkataan ya, tentang berita yang biasa mereka sampaikan kepada orang-orang uh, apa uh, Madinah tentang kedatangan Muhammad sebagai utusan Allah setelah diutus, mereka kemudian mengingkari dan menyebut bahwa yang biasa disampaikan itu adalah bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya. Wa Abu Aliyah, Abu Aliyah mengatakan kana al-yahud tastansiru bi Muhammadin ala musyrikil Arab. Orang-orang Yahudi berharap mendapatkan kemenangan dengan datangnya Nabi Muhammad dalam melawan orang-orang musyrik Arab. Yaquluna mereka berkata, "Allahumma ab'ath hadhan nabiyya." Ya Allah, utuslah nabi ini allazi najiduhu maktuban indana yang kami dapatkan ia tertulis di dalam kitab yang ada di tangan kami yaitu Taurat hatta nu'adzzibal musyrikina wa sehingga kami menghukum menyiksa orang-orang musyrik dan membunuh mereka falamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu ketika Allah mengutus nabi Muhammad Warawau an-nahu minuirihim dan mereka melihat bahwa Nabi Muhammad itu tidak dari kelompok mereka, artinya adalah keturunan Ishak, kafarubihi ya, maka mereka kufur terhadapnya hasad dan karena bentuk kedengkian terhadap orang-orang Arab. Wohum yaalamuna an-nahu sallallahu alaihi wasallam padahal mereka tahu bahwa ia adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakwalillahu taala maka Allah berfirman falamma jah'ahumma arufu kafaru bih falaknatullahi alal kafirin ketika mereka tahu ya ketika mereka datang kepada mereka apa yang mereka ketahui maka mereka kufur terhadapnya maka laknat Allah terhadap orang-orang yang kafir ya jadi eh, sampai di sini ya Bapak Ibu, Ibu semua ya eh, betapa bahwa pemihakan Allah Ya. Itu terhadap orang-orang atau kelompok orang yang memiliki akidah, memiliki keimanan yang mendapatkan atau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ketika orang-orang Yahudi itu mereka beriman kepada Musa. Ya. Mereka kemudian menjalankan apa yang ada di dalam Taurat. Mereka itu mendapatkan pengakuan di sisi Allah subhanahu wa ya. ta'ala Tetapi ketika kemudian orang-orang musyrik Madinah ya, di mana mereka sebelumnya adalah kufur terhadap Allah Dan mereka melakukan kesyirikan Kemudian mereka berubah menjadi orang-orang yang Mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mengimani Allah Subhanahuwataala serta melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, maka kemudian istilah juga berubah, ya. Karena itu maka falaatul anil kafirin. Siapa yang kafir di sini? Adalah orang-orang Yahudi itu. Ya. Padahal sebelumnya, ya. Coba bayangkan ini. Wakannu min kub liastabtihuna adalah dina kafau kata-kata kafaru di awal ini siapa itu orang Madinah orang Madinah itu adalah orang-orang kafir itu kan? mereka kemudian menyebutkan ya bahwa Muhammad SAW itu akan diutus dan dengan diutusnya Muhammad itu maka mereka akan menyiksa menghanguskan ya orang-orang Madinah itu sebagaimana uh, dulu apa, peperangan yang pernah terjadi dengan Ad dan Ihram nah ini adalah 'alalladzina <tuh> ya. kafaru tetapi falamma ja'ahum ma'rufu kafaru bihi ketika nabi itu datang mereka kufur siapa yang kufur orang yahudi itu karena itu maka laknatullah 'alal kafir laknat Allah atas orang-orang yang kafir siapa alal kafirin ini yahudi gitu <tuh> Jadi istilah kufur ini adalah istilah yang tegas, ya. Ada di dalam agama ini, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Hadis, ya. Yang menjadi sebuah istilah yang fundamental di dalam agama ini dialamatkan kepada siapa? Dialamatkan kepada orang-orang yang tidak mengimani Allah, tidak mengimani Rasulullah dengan risalah yang dibawanya. Ya ini kan sebuah istilah yang sekarang ini sedang direduksi ya jadi orang-orang e, liberal ini tidak mau istilah kufur ini kemudian dipakai ya. karena itu e, biasa kemudian kita pakai sebagai istilah pengganti adalah non muslim karena kita juga terpengaruh gitu kan tidak, menje, tidak menyebut orang-orang kafir tapi non muslim ya kenapa pemakaian istilah itu kemudian dilakukan ya, ya itu kan karena ada tantangan-tantangan yang kemudian menyebut Islam itu sebagai intoleran gitu <laughs> di Mesir itu itu luar biasa itu penolakan terhadap istilah kufur itu luar biasa dari orang-orang liberal Sampai Muhammad bin Umar itu luar biasa. Umar itu orang yang sangat cerdas dan mampu itu apa memiliki kemampuan berdebat sedemikian rupa. Dia menceritakan, "Iya. Jelas itu Al-Qur'an itu jelas menceritakan kufur itu, ya Siapa yang disebut dengan kufur? Yang disebut dengan kufur adalah orang yang tidak meyakini. Orang yang mukmin maka pada waktu yang sama dia kafir diceritakan." dia sedang berusaha untuk melunakkan tetapi kemudian untuk menghantam gitu. Ya. Orang yang mengimani trinitas dia kufur kepada keesaan Allah. Benar kan? Orang yang iman kepada keesaan Allah kufur terhadap trinitas. Kan itu? Kita mukmin kepada Allah, kufur terhadap trinitas. Orang yang mengimani trinitas kufur terhadap keesaan Allah sekarang ya kata kufur itu apakah sah atau tidak dipergunakan oleh sebuah agama sah ya orang yang meyakini trinitas ya bisa mengatakan kufur terhadap orang-orang yang tidak meyakininya, sama kita yang meyakini keesan Allah berhak mengatakan kufur terhadap orang yang meyakini trinitas itulah yang karenanya di dalam Al-Quran dikatakan lakod kafarul ladhina qalu inna allaha thalithu thalasa, sungguh telah kufur, orang yang mengatakan Allah itu adalah tiga okno itu. jadi apakah sah kita menyebut mereka yang tidak mengimani Allah yang Esa itu sebagai kufur? sah itu kan, sebagaimana mereka sah untuk menyebut kita <laughs> kan itu, itu jadi nah jadi adalah istilah yang apa yang yang uh, yang tegas Al-Qur'an menyebut itu dan ini kemudian parameternya jelas. Ketika kita sebagai muslim parameternya adalah keimanan kepada Allah yang Esa, keimanan kepada rasul dengan risalah yang dibawanya. Ya. Karena itu maka di dalam bab usuluddin ini kan dua persoalan ini yang menjadi persoalan usul, persoalan usuluddin. Ya. Allah risalah dimana malaikat, ikut dimana kitab ini ya masuk pada risalah ini gitu ini kan masuk kategori risalah itu jadi apakah usulul itu hanya dua ya prinsipnya dua ya tetapi seluruh rukun iman yang enam ini masuk ke dalam dua kategori tadi itu nah itulah yang kemudian menjadi kategori apakah seseorang itu menjadi mu'tmain atau kafir gituan nah tidak sebagai sebuah bentuk intoleransi ya tetapi sebagai sebuah identitas ya identitas dan karena itu maka setiap agama memiliki hak untuk mempergunakan istilah itu tetapi jelas bahwa Al Qur'an berbicara dalam konteks ya kekufuran itu kekufuran kepada Allah yang esa dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Nah, Baik-baik semua. Sebelum ya kedatangan Nabi Muhammad di mana orang-orang Yahudi itu mengimani Musa dengan Tauratnya ya. Apakah mereka itu mendapatkan pengakuan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Memang mereka melakukan satu pelanggaran dalam bab keimanan yaitu mereka tidak percaya kepada Isa, tidak percaya kepada risalah yang dibawa oleh Isa alai salam ya, padahal Isa mendatang atau datang dengan sebuah kitab yang terkadang membenarkan tetapi terkadang mendatangkan ajaran yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Taurat karena itu wa uhillu wa uhilla lakum ba'd ma hurrima 'alaikum jadi sebagian dari ajaran Injil yang dibawa oleh Isa itu mengharamkan atau menghalalkan sebagian yang telah diharamkan di dalam Taurat. Nah, karena itu maka mereka ya sebenarnya dengan tidak mengakui Isa al-Salam itu sudah bermasalah dalam bab apa? keimanan. Jadi karena harusnya datang Isa, maka yang diyakini adalah Isa, meyakini Isa, meyakini kitab yang diturunkan ya. Wallahu aalam. Tetapi di sini kemudian menyebutkan wahai nubun kub dia setapihuna aladha di nakafarum. Meskipun mereka tidak disebutkan sebagai orang yang kafir, tetapi yang disebutkan kafir adalah orang-orang yasrib itu, orang-orang Madinah ituin itu. Itu dan ini menunjukkan bahawa mereka itu masih ada, ya sebagian dari persoalan iman itu. Kenapa? Karena masih percaya Allah, masih percaya Musa, masih percaya kita, kepada Kitab Taurat. Itu. Nah, setelahnya maka la'natullah, falanatullah yang kafir ini tegas sekali dan ini adalah la'nat. Itu. Dan kemudian kata-kata kufur apa beralih kepada mereka. Bismallahi tarabian fusahum ay yakfuru bima a'dzallahu baghyal ayyina zallahu min fadli 'ala may yasha' min 'ibadi fa wa'bi ghadaban 'ala ghadab wal kafirin 'adzab muhin qala mujahid bismallahi tarabian fusahum seburuk-buruknya perkara adalah apa yang telah mereka beli ya untuk diri mereka sendiri yaitu apa yahudun syarawul haqqo bil orang yahudi mereka membeli menukar ya hak yang ada dalam dirinya mereka kemudian tukar dengan kebatilan. Berita tentang datangnya Nabi Muhammad itu adalah perkara yang hak ya. Tetapi yang hak itu mereka tukar sehingga mereka menolak gitu kebenaran yang sudah mereka sampaikan itu. Inilah yang kemudian disebut dengan bi sama syaraubihi. Ya, seolah-olah mereka Karena mereka memiliki kepentingan, khususnya adalah kepentingan politik, sosial, dan lain sebagainya, dari kedatangan Nabi akhir zaman itu dari kalangan mereka, ketika itu tidak terjadi, maka ya, inilah yang kemudian menjadi harga yang mereka terima, ya, mereka perjuangkan dengan menukarkan eh, kebenaran akhidah yang sudah mereka yakini itu. Wakit mana jahat maha Abu Muhammadun shallallahu alaihi wasallam biayubayinu. Kemudian mereka menyembunyikan perkara yang apa uh, datang dia ya, atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Padahal itulah yang harus mereka jelaskan. Waqal asyadi bi sama shtarobi anfusahum yakulubah ubhi anfusahum. Mereka membeli ya, apa menjual ya. perkara itu, kebenaran itu untuk dirinya. Yaqulu bi sama bi sama i'tadu li anfusih. Ini adalah pengganti ya yang buruk atas kebenaran yang sudah mereka eh, apa peroleh atau miliki. Farudubihi maka mereka ridha. Wa adalu ilaihi minal kufri. Kemudian mereka berpindah menjadi kufur. Bima ang ala Muhammadin, ya, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad antasdiqhi, yaitu membenarkannya, wa muazrotihhi, wanusrotihhi dan mendukungnya. Wa inna maha malum ala zalaika. Perkara yang telah membuat mereka melakukan itu adalah albaghiu melampaui batas, walhasad kedengkian, walkarohiyah ya, dan ketidak sukaan. Ya, kebencian. Ayyunan zillallahu min fadlihi ala may yasha min ibadi kedengkian atas keutamaan yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Wala hasad adhom min dan tidak ada hasad yang lebih besar daripada hasad seperti ini. Nah. Jadi, Bapak Ibu, Ibu semua, apa yang telah menjadi motif Orang-orang ya, Yahudi sehingga mereka melakukan penolakan terhadap kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah persoalan hasad, ya, kebencian. Kenapa disebut dengan hasad? Mereka inginnya kenabian itu datang dari mereka sendiri. Ketika kemudian diberikan oleh Allah kepada selain mereka, nah inilah kedengkian itu terjadi. Ya. Padahal ya, keutamaan itu keunggulan itu itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dikendakinya siapa yang dikendakinya ya terserah Allah itu kan ya mestinya itu kemudian mereka menerima hal itu tetapi itu kemudian tidak mereka terima dan ini adalah hasad yang paling besar ya karena hasad yang tentang dunia ini masih digolongkan sebagai hasad yang ecek-ecek gitu ya tapi ketika persoalan hasad terkait dengan kenabian kan itu kenabian ya kenabian itu uh, tidak kemudian bisa dihargakan dengan uh, dunia dengan segala isinya ya bayangkan misalnya bapak ibu-ibu ketika Nabi SAW bersabda ya eh uh, lian yahdiallahu bikarujulan wahidan khairun laka minat ma fiha bayangkan bahwa engkau menjadi perantara di mana Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikendakinya maka itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya rojulan wahidan satu orang saja ya kita mendakwahi orang yang non muslim ya orang yang kufur kepada Allah sampai pada akhirnya dia menerima mau masuk Islam satu orang maka harga dari hidayah yang diberikan oleh Allah kepadanya lewat perantaran kita itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya, bagaimana kalau para nabi bayangkan ya? yang sekarang berapa jumlah umat islam itu sekarang uh, 1,6 1,6, sekarang itu udah ter, ter, ter, tertinggi itu ya penganut agama tertinggi di dunia itu sekarang adalah islam itu yang hidup generasi kita ini akumulasi sejak Generasi para sahabat sampai hari ini kira-kira udah berapa ratus miliar itu satu orang lebih baik daripada dunia dengan segala isinya, wah istrinya jadi kalau misalnya hasad terkait dengan kedudukan itu hasad esek-ecek gitu saya kecil itu itu tapi ini hasad terkait dengan kenabian itulah yang kemudian disebut walahasa ma'adhamu min hada tidak ada hasad yang lebih besar daripada hasad ini itu Tabahu bil ghadabin ala al ghadab. Ya, maka mereka kemudian mendapatkan ya kemurkaan di atas kemurkaan. kalau Ibnu Abbas bil ghadabi ala al ghadab, ya. Ibnu Abbas mengatakan tentang mana al ghadab al ghadab, ya, murka di atas murka. Faqati ba'alaihim fi ma kanu dhayya'u min at-taurati wa hiya ma'hum, Allah murka terhadap mereka karena Taurat yang ada di tangan mereka itu mereka sia-siakan. Waktu Babiku primbiah dan nabi illadibu asyam bahu ilaim dan Allah murka karena kekupuran mereka terhadap nabi yang telah diutus kepada mereka itu. Jadi satu kemurkaan karena mereka telah menyanyiakan Tauratnya, satu kemurkaan karena dengan menyanyiakan itu itu membuat mereka kemudian kufur terhadap Kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kultu Ibnu Khafir mengatakan wah makna ba'u yang disebut dengan ba'u ista'wujabu, artinya mereka telah menjadi wajib, istahku mereka telah berhak, was dan mereka telah mendapatkan ketetapan birohod bin ala'odoh, ya, murka di atas murka itu, kemarahan di atas kemarahan itu. Jadi faba'u bighadabin 'ala ghadab artinya adalah maka wajib ya mereka itu mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala bul 'aliyah ghadab Allah 'alaihim bikufrihim bil injil wa 'Isa. Nah ini, Abu Aliyah mengatakan Allah murka atas mereka karena kekufuran mereka terhadap Injil dan Isa. Nah itu yang tadi saya sampaikan, ini termasuk hal yang membuat mereka itu sebenarnya dari situ juga tidak bisa digolongkan sebagai mukmin ya dan itulah yang membuat kemudian mereka juga berhak mendapatkan murka Allah. Suma ghadiballahu alim bikum bimuhammadin sallallahu <-tuh> alaihi wasallam bilquran. Kemudian Allah murka atas mereka karena kekufuran mereka terhadap Nabi Muhammad dan Al-Qur'an yang dibawanya. Ini tadi beda-beda ya. Apa yang telah membuat apa murka pertama, apa yang telah membuat murka kedua. Itu kalau tadi murka pertama itu adalah karena apa ini ya kemudian apa e, ibn, pandangan Ibnu Abbas ya Taurat, murka kedua disebabkan karena kekufuran. Pandangan Ibnu Katsir sendiri apa? Pandangan Ibnu Katsir sendiri adalah bahwa murka pertama disebabkan karena mereka kufur terhadap Isa dan Taurat dan Injil, ya. Murka kedua disebabkan karena mereka kufur terhadap Muhammad dan Al-Qur'an itu. Wa kan. ikrimah wa waqta'a damitslu dan ikri, dari ikrimah dan waktanya juga persis seperti yang tadi disampaikan oleh Ibnu Katsir tadi, Wa ya. qawlu ta'ala walil kafirin muhin. Firman Allah taala walil kafirin 'adabun muhin, "Lamma kana kufrum sababuhu al-baghi wal hasad." Apa ketika kekufuran mereka itu disebabkan karena Ya, sikap melampaui batas serta hasad, waman sya'udahlika at-takabbur, ya, maka hal itu disebabkan ya karena takabbur. Nah ini yang kemudian takabbur beberapa kali kita atau apa pernah kita angkat ya, menjadi persoalan paling dasar ya, dari terjadinya kekufuran bahkan kemudian mandeknya. Ya ilmu pengetahuan yang ada di dalam diri kita Maka ku bilu bil ihanati wa siwari fid dunya wal akhirah Maka mereka kemudian dibalas ya Dengan kehinaan dan kerendahan di dunia dan di akhirat itu. Jadi kita kabur Kita kabur itu kemudian akan membuat seseorang itu mendapatkan kehinaan Di mana? Dunia dan akhirat كما ta'ala ta sebagaimana Allah taala berfirman innalladhina yastakbiruna an ibadati sesungguhnya orang-orang yang takabur menyombongkan diri sehingga tidak mau menyembahku sayadkhuluna jahannama madakhirin mereka akan masuk ke dalam jahanam dengan abadi di dalamnya ya e, apa e, dengan rendah dengan apa dengan dengan rendah gitu dengan hina aiso artinya adalah dalam keadaan rendah hakiri hakirina dalam keadaan hina dzalilina dan mereka itu dalam keadaan benar-benar terhinakan ya nah jadi inilah yang kemudian disebut dengan apa tafsir bil ma'thur nih Bapak Ibu ya karena mengapa menafsirkan wal kafirin adzabun muhin bahwa orang-orang kafir itu mendapatkan siksa yang hina ya nah ini kenapa mendapatkan siksa yang hina disebabkan karena kekufuran itu karena terjadi karena apa kesombongan kesombongan itu kemudian akan dibalas dengan kehinaan apa dalilnya ini tadi ayat ya persis sekali innal ladhina yistakbiruna ana ibadati penyebabnya adalah kesombongan kesombongan itulah yang membuat mereka menolak beribadah kepada Allah apa balasan yang akan diberikan oleh Allah balasannya adalah kehinaan ya dengan masuk ke dalam neraka waqadruwal Imam Ahmad an Amr bin Shu'aib ya Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib an-abihi an-jadihi dari bapaknya dari kakeknya an Nabi SAW Rasulullah SAW bersabda yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati orang-orang yang takabur itu akan di kumpulkan pada hari kiamat amthalazari pisuarin nas seperti zerro ya dalam bentuk manusia apa seperti zerro dalam bentuk manusia ya ini anak-anak suka lihat film upin ipin ya ketika dia digambarkan menjadi orang yang kecil sekali dia kemudian dikejar oleh siapa kecewa <gulau> saya, saya ingat dengan ayat ini <gulau> jadi sosok manusia tiba-tiba kemudian menjadi kecil itu bahkan jauh lebih kecil daripada kecewa nah di akhirat nanti itu orang yang takabur itu adalah Zerroh biji yang kecil sekali gitu. Ini kan kata-kata ذرّه -kata itu dalam Al-Qur'an itu kan, disebutkan untuk mengungkapkan tentang satuan paling kecil. Ya. Dulu atom gitu kan. Sekarang kan bukan lagi atom ya. Apa? Oh, <laughs> ya pokoknya partikel terkecil lah gitu. Partikel terkecil itu. Ini bayangkan. Bentuknya memang manusia tetapi kecil sekali yaitu mereka semua شيء من ya segala bentuk yang kecil itu diatasnya ya kita biasa menyebut apa sebutkan yang kecil semut nyamuk itu kan kecil-kecil tetapi semut nyamuk dan lain sebagainya itu jauh lebih besar daripada orang yang mutakabir ini kelak di akhirat gitu kan Hatta yadkhulu sijnan fi jahannam, sampai mereka kemudian masuk ke dalam sebuah apa penjara di dalam neraka jahannam, yuqalu baulas. Namanya adalah Baulas. Saya mencoba itu mencari kata-kata Baulas tapi tidak dapat itu. Itu tidak dapat makna yang tegas gitu kan. Kadang disebut dalam riwayat yang lain itu Maulas, pakai ma, pakai mim. Jadi dalam riwayat ini kan pakai bak gitu kan. Ini adalah uh, apa ee uh, uh, Imam Ahmad gitu. Ta'luhum narul anyar ya. Kemudian mereka itu apa uh, di, dibakar oleh narul anyari ya. Dalam apa dalam riwayat lain itu narul asyari. As Ketika saya mencari narul anyari ini juga para ulama hadis ternyata tidak mendapatkan maknanya para ulama hadis mengatakan kamus-kamus itu mengatakan kemungkinan ini narul anyari adalah neraka di atas neraka pokoknya neraka nerakanya lah gitu itu nggak bukan kerak ini neraka gitu neraka itu panasnya bertingkat-tingkat gitu nah ini neraka paling panas gitu nerakanya neraka lah pokoknya itu jadi apa uh, faukanar gitu ma faukanar pokoknya di atas Nah, luar biasa kan misalnya para ulama sering apa hadis nabi mengatakan bahwa neraka apa api dunia ini hanya berapa apa berapa bagian panasnya dari api neraka itu seperberapa seperti 70 ya seperti tujuh yang pun digambarkan kalau saja ada asap api neraka ini kemudian naik ke dunia ya merembes ke dunia mau kok akan hancur itu. Nah, ini di akhirat bukan hanya sekedar yang itu, tetapi nerun andiari di atas nerakanya lagi. Itu neraka yang paling. Bapak ibu, ibu kenapa di dalam Al-Quran itu <coughs> diceritakan bahwa wakuduhan nas wal hejarah? Ya. Jadi suluhnya hmm. api neraka itu adalah manusia dan batu, manusia dan batu. Or, kalau orang mengkremasi meng itu biasanya pakai apa? Pakai apa? Open ya. Pakai open ya? ya. Tapi kalau saya dulu waktu kecil itu suka lihat tukang pandai, tukang yang apa pembuat hmm, ya, besi, ya. besi itu pandai besi. Tukang itu ternyata ya suluhnya itu bukan kayu, bukan kayu batu itu, itu batu, jadi batu itu jauh lebih membuat efek panas daripada kayu. enggak batu biasa, batu biasa batu, biasa. batu itu kemudian merah gitu, saya enggak tahu itu. waktu itu dulu waktu apa? waktu bapak saya sering kemudian ngajak ke tukang-tukang gitu, itu di tukang-tukang panda itu. nah itu yang kemudian, terus ya sebelum itu pakai open itu kan kadang ya manusia itu ketika dikremasi itu sulit untuk apa hangus itu padahal kan kremasi itu harus membuat seperti harus berdebu gitu harus menjadi debu itu yang kemudian membuat ya badan manusia itu memang paling awet untuk menjadi untuk menjadi kayu bakar gitu nah jadi luar biasa ini. Waquduhan nazwal hijaroh gitu. Sudah api neraka. Suluhnya adalah batu dan manusia gitu. Ini narul anyarinah gitu. Ini untuk siapa? Untuk almutakabbirun ya. Ya, yusqauna min tinatil ya. Mereka itu kemudian diberi minum dari tinatil khabal apa yang disebut dengan tina. Tina itu adalah tanah ya. Kita kan tanah kadang ada yang ada yang apa yang berakhir kan. Nah, ini lettinatul khobal, tanah berakhir yang rusak. Saya enggak enggak bisa membayangkan ini. Tanah yang rusak itu bagaimana? Kan terkadang kita coba misalnya tanah diangkut dari spitang. Misal itu kan tanah kan? Tapi tanah itu itu kan sudah berbeda dengan tanah seperti yang biasa kita ini. Nah ini yang kemudian disebut dengan tinatul kobal. Itu tanah yang rusak, tanah berair yang rusak. Itu. Lindi, istilah di sampah itu. Apa? Kalau yang di limpah itu, ha? itu. Air yang dibawa itu. Lindi ha? itu bau. Lindi ya. Lindi. Lindi. Nah. Ini yang kemudian disebut. Uso roti ahlinar dan itu adalah menjadi jusnya para penpunin neraka Uso itu kan sesuatu yang diperes, gitu kan ini juga sama kan? Sarinya benar, itu sampahnya di atas, kita ini yang rembesnya ini, itu dan itu yang kemudian akan menjadi minumannya orang yang mutakabir. Alhamdulillah. Ya, Saya kemarin itu hari eh, apa Kamis kemarin tengisi di di Bogor ada seorang eh, guru ibu-ibu yang cerita saya so, bilang kan angkuran itu berbicara tentang surga dan neraka ya gitu e, pahala dan siksa kan iya gitu kan terus maklah Pak enggak ini ada anak pendidik saya itu ketika saya bercerita tentang kisah neraka dia cerita apa Ustaz Ibu Ustazah ya bu, Ustad dah. Dia bilang, sudah deh Jangan cerita lagi tentang neraka gitu, ngeri gitu, gitu, jadi apakah memang tidak boleh disampaikan cerita tentang neraka itu takut anak-anak ketuk -anak ke bawah tidur gitu, ketakutan Saya katakan justru kalau anak itu sudah takut dengan neraka itu kan sebuah prestasi ya Sebuah prestasi saya bilang, orang tua saja tidak takut kadang gitu dengan neraka <laughs> <gitu> ini anak takut dengan neraka kalau anak takut dengan neraka kan itu akan mempan ancaman-ancaman e, apa dari melakukan satu keburukan karena sanksi neraka itu kan dia akan tinggalkan apa yang bisa membuat dia kemudian e, tidak dihantui ketakutan itu saya katakan kasih cerita tentang sorga biar imbang ya kan Itulah yang kemudian akan ada haup dan roja gitu kan nah jadi maksud saya hey, bapak ibu ya dengan hadis ini kan luar biasa ini jadi minuman narul anjar gitu kan sudah kecil gitu kan sebesar derroh ya lebih kecil dari yang kecil ya kemudian dipenjara di dalam neraka ya dalam sebuah penjara yang disebut dengan apa baulas atau maulas gitu kan kemudian dibakar oleh apinya api gitu kan kemudian apa dikasih minum dengan air yang apa tadi tuh lindi, lindi ya lindi gitu dan sebagainya eh, baru saya itu dapat-dapat itu lembah ya lindi nah ini luar biasa ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan kita dari ketakaburan Amin Ya Rabbi Alhamdulillah hmm. Mudah mudah-mudahan Allah memberikan tawadu kepada kita semua ya mau terbuka dengan kebenaran hmm. ya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang tunduk taat kepada hukum-hukumnya Nya. Baik bapak ibu ya, saya tadi menyampaikan agak cepat karena <laughs> apa kelihatannya dua ayat tadi itu apa satu kesatuan sehingga mudah-mudahan. Ya. Baik silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Ya silakan ada dua pertanyaan kok yang pertama yang di ayat pengkaraan itu kan masih bisa dikatakan tetap punya uh, keimanan gitu ya sebelum datangnya rasul mm -hmm. karena apakah setelah datangnya rasul bahwa dia tidak punya mani allah lah kita bicara yang kedua mengenai kabar tadi bahwa akan ada nanti yang ditusuk untuk uh, bangisaril awiyah mm -hmm. dengan ciri-ciri yang disebutkan di apakah memang di kalad itu disebutkan bahwa itu dari kalangan mereka sendiri dari keturunan mm. saat gitu ya yeah. Karena kalau melihat ayat sebelumnya itu kan Mereka dengan mudahnya Mengganti ayat gitu ya mm -hmm. Kitab itu biarkah yeah. diubah gitu ya Apakah pada saat itu Pada saat kenabian bentul itu Apakah taurat yang dipegang itu Memang sudah Memang yang asli gitu ya Apakah sudah diubah mm. nah, Bagus ya pertanyaannya Pertanyaan tentang apa? Masihkah ada keimanan Di dalam diri mereka padahal mereka Sudah mengingkari Isa dengan Injilnya ya. e, Pertanyaan saya adalah Ketika kita Atau ketika Nabi Muhammad dengan Al-Quran Yang sudah diturunkannya itu Bagaimana Al-Quran Memposisikan Ahlul Kitab Dengan non-Ahlul Kitab ya dengan orang-orang musyrik. Ya. Ketika uh, apa? Uh, laki-laki mukmin ya boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab. Ketika makanan ahlul kitab itu halal bagi orang yang beriman dan makanan orang yang beriman itu halal bagi ahlul kitab sembelihannya. Nah, ini ini ini satu dua, dua dua contoh itu kan dua contoh berarti ya Islam itu atau Al Quran ini masih memposisikan mereka berbeda memiliki apa memiliki perbedaan status dibanding dengan ketika Islam ini memposisikan orang-orang musyrik karena perempuan musyrikah tidak boleh dinikahi. Karena sembelihan musyrik, orang-orang musyrik tidak boleh dimakan. Itu satu contoh ya. Itu. Jadi berarti posisi musyrik itu beda dengan posisi Alkitab Kitab. Nah. Mengapa posisi itu apa dibedakan? Apa penyebabnya adalah satu, karena mereka ya percaya kepada Allah dan mereka megang kitab yang pernah diturunkan Allah. Ya. Karena itu maka qul ta'ala itu kan e, ila kalimatinsawabain bainana wa bainakum. Ini masih ada kalimatun sawa. Itu satu kalimat yang bisa mengikat itu kan antara mukmin dengan ahli kitab. Ya. E, sesuatu yang kalimatun sawa itu tidak ada antara mukmin dengan Musriq, gitu, mungkin dengan Musriq. Nah, jadi sampai di situ, ya keimanan kepada Allah dengan Kitab Tauratnya itu, bagaimanapun, ya, ya masih membuat mereka itu memiliki status yang, ya apa ya, status yang berbeda dari orang-orang yang tidak beriman pada Allah sama sekali. Padahal ya sesungguhnya ahlul kitab itu juga hakikatnya adalah mereka kafir, ya. Karena itu innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin gitu. Nah itu dasar al-bayna gitu kan. Nah, jadi hakikatnya sebenarnya mereka juga adalah kufur. Karena itu orang enggak -orang sungguh orang-orang yang kafir itu dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Nah, ini kan berarti sesungguhnya sama antar ahlul kitab dengan musrik juga sama tetapi karena mereka itu percaya kepada Allah kemudian megang kitab Tauratnya nah inilah dalam sisi inilah masih mending gitu <laughs> masih mending gitu. jadi itu satu ya itu meskipun sekali lagi ya keimanan itu sesungguhnya tidak memadai untuk mendapatkan keselamatan kelak di hari ya itu karena itu maka sebenarnya ada yang disebut dengan kufrun dunak kufrin kekufuran itu bertingkat-tingkat ya kekufuran bertingkat-tingkat Hai eh, kekufurannya orang Alkitab dengan kekufurannya orang musyrik berbeda meskipun sama-sama kufur dan kemudian masuk ke dalam neraka eh pertanyaan yang kedua adalah Apakah ya Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahudi pada zaman Nabi itu itu masih asli atau ya sudah berubah? Ya kalau Injil saja pada zaman Nabi itu sudah berubah, apalagi Taurat? <tuh> ya, Karena <tuh> itu lebih lebih Injil itu kan ya apa? Uh, baca misalnya apa eh, Mahaudhorat Fin Nasraniyah gitu. Eh, apa kuliah-kuliah tentang agama Kristen. Itu satu buku bagus sekali. Itu ditulis oleh Muhammad Abu Zahra ya. Sedulu buku itu jadi apa? jadi buku eh, apa pegangan gitu ketika mengkaji tentang eh, kekristenan gitu. Beliau menceritakan bahwa Nabi Isa itu berbicara dalam bahasa apa? Ya. Nabi Nabi Isa berbicara dalam bahasa apa? Ibrani? Ibrani enggak. Suriyani. Suriyani. Jadi Suriyani itu adalah ling lingua peransaannya pada zaman Nabi Isa. Pada zaman Nabi Musa itu Ibrani. Ibrani. Jadi Nabi Isa berbicara dalam bahasa Suriyani. Ya. Sampai sekarang. Apakah ditemukan satu kitab Injil berbahasa syrihani? Tidak ditemukan, tidak ada yang ditemukan Itu Itu bahasa syrihani itu Iya, sekarang kan itu termasuk bahasa yang punah ya punah. Bahasa Israel saja kan hanya karena kemudian dihidupkan kembali oleh negara Israel Tapi sebagai sebuah budaya dia kan sudah punah Ya, sekarang kemudian muncul lagi itu karena persoalan teologis ya, Doktrin-doktrin gereja, itu kan doktrin 325. Masa Yesus bukan sebelum masa sebelum masa saya belum lahir kan? Gitu. Nabi lahir saja tahun berapa? 571 lahirnya, gitu. Nah, jadi Injil saja sudah enggak ada Injil yang asli, gitu. Enggak ada ajaran semuanya itu mengacu pada apa kanon Nikea itu kanon Nikea kanon itu artinya adalah hukum-hukum resmi ajaran-ajaran resmi apalagi dengan Taurat ya Taurat itu saya pernah cerita tentang bagaimana penelitian misalnya Israelin Finkelstein misalnya yang menyebutkan Taurat itu hakikatnya adalah kodifikasi atas tradisi oral Bani Israel ya yang merupakan pembicaraan dari mulut ke mulut selama 1500 tahun bayangkan. kurang lebih 1500 tahun jadi memang tidak ada gitu. hanya saja sebagian di dalam Torot itu masih ada yang sama, yang benar sama juga di dalam Injil juga masih ada itu kan, ajaran yang benar Itulah karenanya Al-Quran sebagai muhaiminan Muhaiminan itu menjadi uh, indikator gitu Indikator ke kebenaran, indikator kebatilan Kalau memang sama berarti ini benar Kalau beda maka berarti gak benar gitu kan. Itulah sebabnya kemudian Kalau ada sesuatu yang dari atau berasal dari apa Taurat atau Injil yang tidak bisa diukur kebenaran atau kesalahannya oleh Al-Quran maka fatruku tinggalkan jangan dibenarkan jangan dibohongkan kenapa jangan dibenarkan karena bisa jadi salah jangan dibohongkan karena bisa jadi benar kita tidak punya parameter untuk mengukur kebenaran dan kebatilannya gitu nah itulah jadi memang ketika itu sudah tidak lagi asli ya jadi jangankan Taurat ya Injil saja tidak ada yang asli itu nah hanya saja di dalam apa perubahan-perubahan itulah masih terdapat ya kebenaran yang menunjukkan tentang akan datangnya uh, Nabi akhir zaman itu Apakah ditulis persis itu kan bahwa ia berasal dari Bani Israel tidak? Hanya saja dugaan mereka dan harapan mereka kan berasal dari mereka. Mengapa? Karena tradisi kenabian itu biasanya datang dari jalur Ishak. Itu kan itulah yang kemudian dalam Alquran Allah melebihkan Bani Israel itu atas bangsa-bangsa yang lain salah satunya adalah karena Allah telah mengutus para nabi dari kalangan Bani Israel itu jauh lebih banyak daripada nabi-nabi yang ditutus oleh Allah dari selain jalur Isha itu jadi itu yang kemudian menjadi harapan mereka kita itu ya kita karena dia tahu sebetulnya yang mengingatkan apa yang legalitasnya terjamin. Logisnya mm -hmm. kan general, terkait apa ya. jadi terkait hal itu bisa mm -hmm. disahkan dengan yeah. kuat. Makanya ada Musordikon, ada Muhayminah. Itu Musordikon itu secara general, secara umum, ya, secara umum. Membenarkan apa? Bener, Taurat itu ada. Bener, Taurat itu turunkan kepada Nabi Musa bener gitu kan Injil itu ada. bener Injil itu diturunkan kepada Isa. Nah itu musaddiqan. Ya. Karena itu maka iman itu ada al-iman bil ijmal ada al-iman bit tafsir. Ya. Ada keimanan yang sifatnya general, ada keimanan yang sifatnya detail, ya. Seperti misalnya iman kepada para nabi. Ya. Ada iman yang general, ada iman yang detail. Iman yang general itu adalah iman bahwa Allah itu mengutus Nabi dan Rasul dalam jumlah banyak. Nah, itu umum global. Siapa mereka? Walau alam, kecuali itu yang harus iman itu berbentuk detil seperti keimanan para Nabi dan Rasul yang 25. Nah, kalau ada yang 25 itu yang kemudian dibohongkan, nah ini cover gitu nah ini yang detil gitu jadi iman umum iman detil yang musad dikon itu general ya, muhaiminan itu detail, itu <laughs> karena dia akan menjadi indikator kebenaran atau kebatilan ya. ibu maha silahkan Mm -hmm. Maksud saya, kalau uh, kita memahami kayak sebuah yang saya pahami Bagaimana kita harus sungguh dan tak abu, sombong Atau tidak terjadi pada sikap praktik Dengan tingkatan yang gede-geda itu mm -hmm. Maksud saya tadi itu Artinya seperti itu uh, Label praktik itu apakah kegas uh, Tidak ada makna yang lain Hanya untuk praktik dan memang eh pelaku yang data-data yang terdapat di Bangsa Yadi. Jadi kalau gimana ya data-data yang tadi yang tadi namanya Bu. Iya iya. baik ya terima kasih bagus sekali pertanyaannya ya jadi kalau saya apa eh boleh membagi ya kekufuran itu ada dalam dua apa ya dua klaster gitu ya klaster kekufuran ya Uh, apa, di luar iman, ya, ada klaster kekufuran di dalam iman. Mohon maaf, ini hanya sebagai sebuah pendekatan saja. Ya. Di luar iman maksudnya memang kufurnya itu kufur keluar dari milah dari agama ini. Dia tidak bisa di apa tidak bisa di apa tidak bisa diakui sebagai orang yang berhak mendapatkan keselamatan. Ya karena itu adalah kufrul milah, kufur agama ya kufur agama itu bertingkat-tingkat itu tadi ya karena kekufuran ahlul kitab jauh lebih rendah daripada kekufuran musyrik ya jauh lebih rendah lagi daripada orang yang sudah ya, daripada ateis misalnya ya, itu kan ateis itu lebih kufur daripada syirik ya kan ya uh, lebih tingkat lagi adalah sudah ateis si kejahatan atas kemanusiaannya luar biasa nah ini jadi itu kufur ateis yang sangat jahat ateis musrik alkitab <laughs> kurang lebih lah sedikit seperti itu ya gitu itu adalah kekufuran di luar iman ya kekufuran di luar agama maksud saya nah terkadang istilah kufur itu juga disebutkan untuk orang-orang yang berada di dalam agama. Nah, karena itu maka terkadang kufur itu disebut dengan kufur nikmah, ya, kufur atas nikmat, ya. Kufur nikmat berbeda statusnya dengan kufur agama, kufur mila, itu dia mu'min tapi kok enggak ada syukur-syukurnya gitu nah itu disebut kufur, kufur nikmat ada kufur ya disebutkan untuk pelaku dosa besar ya e, misalnya sebuah e, apa hadis yang mengatakan ya e, siapa yang mendatangi e, kahit <laughs> ya kemudian dan, kemudian dia mendatangi istrinya dalam keadaan haid maka ya. kafara alamah ba'ithu bihi kata Nabi, maka dia telah kufur terhadap apa yang aku bawa. Para ulama mengatakan bahwa ini bukan kekufuran milah, tetapi ini adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Karena itu maka dosa besar itu sering diungkapkan dengan kalimat kufur ya karena itu maka kita harus berhati-hati dan ini dibahas misalnya di, oleh apa e, Syaikh As-Sawwi di dalam e, Tahdzib Al-Aqidah at ya Aqidah Tahawii ini kan semacam ini ini ini tafsir Ibnu Katsir yang sudah ditahdzib disistematisasi ulang gitu kan isinya tidak berbeda dengan Ibnu Katsir nah itu juga isinya tidak berbeda dengan e, apa e, Aqidah Tahawiyah tetapi ini kemudian dibahasakan ulang dengan redaksi-redaksi yang bisa dipahami oleh generasi kita. Sehingga kemudian pembahasannya menjadi enak. gitu. Nah, dan dia kemudian memberikan catatan kaki yang ilmiah sedemikian rupa. Beliau mengatakan begitu. Jadi banyak nas yang mengungkapkan kekoforan terhadap pelaku dosa besar. Padahal Ahlu Sunnah Wajamah sepakat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak membuat dia keluar dari Islam. Karena yang menyebut dosa besar itu membuat seseorang terkeluar dari Islam itu kan hanya khawaris. Mutazilah. Ahlu Sunnah tidak sepakat. ya Karena itu maka kata-kata kufur itu menjadi sebuah ancaman betapa dosa itu adalah dosa besar kabiratun minal kabair. Yang sejatinya ya itu adalah bukan atau tidak membuat seseorang keluar dari Islam. Persoalannya adalah apakah kalimat-kalimat seperti itu itu harus kita rubah? Belum mengatakan jangan jangan dirubah. Karena kalau dirubah maka aspek pendidikannya itu akan hilang gitu. Dahajis ini sifat aspek pendidikannya membuat jera gitu. Membuat jerah, karena itu maka Ungkapannya keras, gitu, supaya Membuat efek jerah Padahal gitu, Secara akademis, kita perlu Memisah Mana kekufuran dalam arti keluar dari Agama, mana kekufuran yang tidak membuat Seseorang keluar dari agama itu Jadi itu bu ya jadi Terkadang dosa besar itu Diungkapkan dengan istilah kufur gitu, Istilah kufur baik saya cukup ya sudah hampir setengah delapan ya. baik bapak ibu ya mohon maaf eh, terkait dengan sabtu depan karena sabtu depan sudah nah khawatir nanti yang khawatir itu khawatir kalau saya jadi mau jadi mudik nih <laughs> <laughs> <laughs> itu eh, kalau apa eh, diperkirakan idul fitri itu hari <susah> tanggal 6 itu hari apa? Nah, hari Rabu. Rabu. Rabu. Rabu. Rabu ya? Hari Rabu. Hari Rabu. 30 Rabu. 30 Rabu. Oh. <laughs> Selasa Selasa atau Rabu ya berarti? Selasa atau Rabu. Ya. Se apa? Karena ada ada pembicaraan gitu, istri itu pengennya kali-kali loh kita apa lebaran di kampung gitu, udah kok ada kemungkinan gitu. Kenapa? Kamus gitu Jadi kalau apa kita kita apa di apa di WA aja ya, di grup aja. Kalau misalnya saya apa jadi menjadi mudik, mohon maaf berarti ya. Ini sekedar apa berita pendahuluan aja gitu. Ya. <laughs> nanti kepastiannya nanti kalau misalnya memang apa eh, hari apa Sabtu itu sudah atau akan mudik maka berarti nanti di nah terus setelahnya ya, ya. ya. setelah kalau Rabu itu kan Rabu Kamis Jumat Sabtu ya. Ya. Ya. Kami minggu depannya lagi ya, yang ya, ya. ya. pasti pasti pasti aja lah gitu. Ya. Berarti apa Sabtu minggu apa Sabtu kedua setelah Idul Fitri kita ya. kita mulai kita. Ya, mungkin itu ya. Mohon maaf ini. Sebetulnya juga usah. perlu. Bukan besok uh, Sabtu besok. Nah, mungkin sudah dekat ke itu. Itu 10 terakhir. 10 terakhir ini tikap juga dia. Ya, ya. Diputusin aja. Ya sendukan bahwa besok ya sudah dipostpon dulu kita. Jadi kan eh, ya. Gimana? Kalau sepakat ya enggak apa-apa. udah ya? So kita kita tidak Berarti kita insyaallah ya apa libur 2, 2 Sabtu ya. 2 Sabtu. Tapi kalau mau butik 2 pasti jadinya <laughs> Baik like, kalau begitu kita sepakat aja ya sepakat aja berarti eh, apa sebelum eh, Idul Fitri ini adalah eh, pertemuan terakhir kita, ya. kita nanti Insyaallah kita akan ketemu pada Sabtu kedua setelah eh, Idul Fitri. Ya, ya, Mudah-mudahan Allah menerima eh, salat kita, puasa kita, tilawah dan seluruh ibadah kita. ya, Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang terdengar gitu yang sengaja tidak sengaja gitu keluar dari atau di dalam majelis ini mudah-mudahan semuanya saling memaafkan ya. kita tetap dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullah wa atuubu ilaih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.